yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syar'al umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Qala al-imam an-nawawi rahimahullah. Wa an-anasin radiyallahu anhu qal. Marran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bimra'atin tabki 'inda qabri Al Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyatakan Nabi SAW melewati seorang wanita yang tengah menangis di sisi sebuah kuburan. فقالا اتقيا الله وصبري Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasehati wanita tersebut bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah engkau. Fakahalat wanita itu pun menimpali. Nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata, Ilyka anni, fa inna lam tu sab bimusiibati. Menjauhlah engkau dari diriku, karena sesungguhnya engkau tidak ber, tidak merasakan musibah yang tengah menimpaku kemudian lanjut wanita itu walam ta'rifhu dan engkau tidak mengetahuinya fa kemudian ada yang mengatakan kepada wanita tersebut Innahu Nabi salallahu alaihi wa'ala alihi wa'ala. Sesungguhnya. Ia adalah Nabi salallahu alaihi wa'ala alihi wa'ala. Maksudnya ada seseorang yang memberitahu. Kepada wanita tersebut. Bahwasannya. Yang menasihati ia adalah. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Maka setelah diberitahu wanita itu pun melakukan apa yang disebutkan dalam hadis ini fa'atab ba'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Maka wanita itu pun kemudian mendatangi pintu Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam maksudnya datang ke tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam qala falam tajid indahu bawabin dan ketika wanita itu datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam maka wanita itu pun tidak mendapati penjaga di pintu tersebut faqalat kemudian wanita itu pun berkata lam a'rifkah saya belum mengenal engkau Yaitu ketika wanita itu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan "lam aarifka", saya belum mengenal engkau. Fakala kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasehati kembali "inna sabru, anda sadmatil ulah". Sesungguhnya Kesabaran itu saat hentakan pertama musibah itu dialami. Hadis ini riwayat mutafakun alaih dalam Al-Bukhari, dalam sahih Al-Bukhari disebutkan pada hadis nomor ke 1283. Kemudian di dalam Sahih Muslim disebutkan hadis ini pada nomor ke-926. Wa fi riwayatin li Muslim dan di dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz tabki ala sabiyyin laha. Wanita ini menangis karena ditinggal kematian anaknya. Hadis ini berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Anas bin Malik radhiyallahu anhu hidup semenjak usia 10 tahun sudah berada di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 10 tahun ibunya menyerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi Walaupun wa Rasulullah SAW dengan menyatakan, "Hada Anasu yakhdomuka", wahai Rasulullah wa SAW ini Anas yang akan membantu dirimu. Jadi semenjak usia 10 tahun, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berada di bawah bimbingan Arahan, terbiah Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam dan dalam hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan apa yang beliau lihat dari sisi kehidupan Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam beserta Seorang wanita yang dilaluinya saat itu sedang menangis di sisi kuburan. Anas bin Malik, sahabat yang mulia ini pun adalah satu dari sekian sahabat yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan lafaz doa Allahumma akzir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya, keturunannya, dan berkahilah bagi dia, fimaa taufatahu apa apa yang Engkau berikan kepada dirinya. Inilah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW terkabulkan. Anas bin Malik memiliki banyak keturunan, banyak anak, dan keberkahan meliputi kehidupan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini sisi dari kehidupan yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini dinukil oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullah dan diletakkan di dalam babus sabr karena syahid daripada hadis ini yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati wanita tersebut untuk bersabar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada wanita tersebut tentang amalan kesabaran itu, yaitu ketika musibah itu awal kali menimpa, yaitu ketika musibah itu pertama kali dirasakan hentakannya sedemikian, menjadikan diri seseorang bisa mengalami shock ataupun mengalami keterkejutan. Di dalam hadist Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang wanita yang tengah berada di sisi kuburan. Wanita itu baru ditinggal kematian anaknya. Anaknya yang sedemikian ia cintai dengan sepenuh hati. Sehingga ketika anaknya ini sang buah hati meninggal dunia. Maka kemudian wanita itu tidak mampu menguasai dirinya sehingga ia keluar dari rumahnya menuju ke kuburan dan ia menangis di sisi kuburan tersebut ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat apa yang dilakukan oleh wanita tersebut maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan kepada wanita tersebut Bitaqwa Allah Wasabar Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Menasehati wanita tersebut Untuk bersabar Dalam menerima musibah Yang ia alami Nabi s.a.w. Ala bersabda Ittaqi Allah Wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah Dan bersabarlah Maka Para ulama menjelaskan Makna takwa, Sebagaimana dijelaskan Di antaranya Oleh asyik Salih al fauzan Hafizahullah ta'ala Ketika menjelaskan makna takwa. Kata beliau Hafizahullah taala, "Fattaqwa hiya fi'lu ma amara Allahu bihi wa anhu." Takwa itu adalah mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. maka wajib bagi seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bita'atihi dengan menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan wajib bagi seorang muslim bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan bitarki ma'asyatih yaitu menjauhi kemaksiatan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizhahullah taala, "Wattaqullahi kalimatun jami'atun." Taqwa kepada Allah merupakan kalimat yang bersifat menyeluruh. Tajma'u kulli khissalil khair. Yang mengumpulkan seluruh macam kebaikan. Dan kalimat takwa itu sendiri merupakan wasiat Allah bagi seluruh makhluknya. Qawala Ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Dalam surat An-Nisa ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad wassaynalladheena utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullaah Dan sungguh kami telah memerintahkan mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi alkitab dari kalangan sebelum kalian dan termasuk kalian sendiri yaitu bahwasannya kalian hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka kalimat takwa fahia kalimatun jami'atun 'azimatun merupakan kalimat yang menyeluruh dan agung dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Di antaranya dalam sabdanya ittakillahi haysumakunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Bayyibu al Muslim ayatakillahi fi ayi makan. Maka wajib atas seorang Muslim. Untuk bertakwa kepada Allah Di setiap tempat Hina ma yazharu ma'annas Baik ketika ia Bersama orang lain Wahina ma yakunu wahdahu Atau ketika ia dalam keadaan sendirian La yatagayaru ta'amuluhu Ta'amuluhu Ma'allah maka Keadaannya tidak berubah dalam bermuamalah antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan sendirikah atau dalam keadaan bersama orang lain. Taqwa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Haruslah senantiasa melekat pada diri masing-masing hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nama idhakah nama Anas adharot takwa watanasuk. Adapun apabila ia bersama orang lain, ia menampakkan takwa dan menunaikannya. Wa idhkhthafah anin nas barozaulahabil maasi. Tetapi ketika ia dalam keadaan sendirian, dalam keadaan sepi dari manusia ia menampakkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala wal mukhalafat dan menampakkan penyelisihan-penyelisihan kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala fa hadza maka ia itu adalah seorang munafik maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di kita ini berada. Dimanapun seorang hamba itu berada. Karena sungguhnya Allah maha melihat apa yang kita perbuat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui setiap apa yang terjadi pada diri hambanya. Maka kemudian wanita ini pun dinasehati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Sabar menurut para ulama secara logatan bahasa artinya al-habs, yaitu penjara, tahanan. Seseorang yang bersabar, ia mampu untuk menahan dirinya, mampu untuk memenjarakan segala sesuatu yang akan menimbulkan mabarat bagi dirinya dan orang lain. Dan, para ulama menjelaskan bahwasannya seseorang yang bersabar, ia mampu untuk mengendalikan lisannya untuk tidak mengatakan sesuatu yang menunjukkan kemarahan, kemurkaan kemudian seseorang yang bersabar yang mampu untuk mengendalikan nafs jiwanya agar tidak goncang tetap stabil tetap tenang tetap terkendali terukur tindakannya Orang yang sabar menurut para ulama yaitu orang yang mampu mengendalikan anggota tubuhnya untuk tidak kemudian memukul pipinya, merobek pakaiannya yang digambarkan oleh para ulama yaitu perilaku orang-orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang apabila ditimpa musibah, kematian orang yang dicintainya, kemudian orang tersebut melakukan tindakan-tindakan dalam bentuk memukul pipi, merobek pakaian, dan itulah tradisi sebelum Islam tiba. Maka, seorang yang sabar, ia mampu mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal itu. Tidak melakukan sesuatu yang menyakiti dirinya. Sesuatu yang merusak yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Sehingga seseorang yang bersabar ada tiga unsur. Seseorang bisa dikatakan bersabar ada tiga unsur yang melekat pada dirinya. Seorang yang bersabar manakala unsur kemampuan ia untuk menahan, mengendalikan lisannya. Untuk tidak mengatakan sesuatu yang mengandung kemurkaan, marah. Yang kedua, unsur kedua, dia stabil jiwanya. Stabil emosinya. Terkendali sikapnya. Yang ketiga, terkendali anggota tubuhnya. Karena sungguhnya orang yang marah bisa saja ia menggunakan tangannya untuk memukul. Ia menggunakan kakinya untuk menendang. Orang yang sabar ia mampu mengendalikan segenap anggota tubuhnya. Untuk kemudian tidak digunakan di saat ia dalam keadaan marah misalnya. Saat dalam keadaan emosi ia kemudian ya, menggunakan tangan atau kakinya atau ketika ia dalam keadaan terkena musibah, lantas kemudian ia menggunakan anggota tubuhnya, sebagaimana adat-adat kebiasaan orang Arab sebelum Islam itu datang. Inilah esensi dari kesabaran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari wanita yang tengah menangis. Yang tengah dirundung duka. Yang tengah ia berada di kuburan. Di sisi kuburan sang anak. Untuk kemudian Nabi menasehatinya agar bertakwa dan bersabar. Kemudian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati wanita tersebut dengan memerintahkan bertakwa dan bersabar maka wanita itu mengatakan ilaika anni maksud daripada kalimat ilaika anni ai ib'ad anni yaitu meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjauh dari wanita tersebut. Kenapa demikian? Ini menunjukkan bahwasannya musibah yang tengah dialami oleh wanita tersebut sedemikian kuatnya musibah itu sedemikian dalamnya menimpa wanita tersebut sehingga kemudian ia pun kemudian Nabi saw berpaling dari wanita tersebut maka ketika ada orang yang memberitahu kepada wanita tersebut bahwasannya yang menasehati tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam maka kemudian wanita itu pun menyesal dan kemudian ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tanpa halangan apapun wanita itu bisa menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dirinya tadi tidak mengenal kalau itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam pun menasehati kembali innamas sabru sadmatil ula sesungguhnya kesabaran itu saat terjadinya hentakan yang pertama musibah itu menimpa pada seseorang kenapa demikian Karena ketika seseorang itu baru terkena musibah, maka kondisi keadaan dirinya mengalami shock. Kondisi keadaan dirinya mengalami keterkejutan. Dan kondisi yang ada pada dirinya dengan musibah itu, ia dalam keadaan kaget. Maka disitulah letak pentingnya kesabaran. Di saat musibah itu kali pertama menimpa pada seseorang karena setelah musibah itu menimpa dirinya selang beberapa hari maka orang tersebut mulai ya, kesadarannya mungkin pulih ataupun daya kendali daya ukurnya mulai ia bisa ya, pulih kembali Nah, tetapi ketika musibah itu baru terjadi dan baru ia mendengarnya, ia dalam keadaan terkejut. Inilah yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, apabila dalam keadaan yang demikian, ya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menuntunkan dalam bentuk doa yaitu dengan mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allahumma ajrni fi musibati wa khlifli khairan minha sebagaimana diriwayatkan di dalam sahih muslim hadis ke-918 ya sesungguhnya kepada Allah lah dan sesungguhnya sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah semuanya akan kembali ya ya Allah selamatkanlah dalam musibahku ini dan gantilah aku dengan sesuatu yang lebih baik dari darinya di dalam hadis ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengandung beberapa faidah disebutkan oleh Asyikh As Ibn Uthaymin rahimahullah Faidah yang pertama yaitu khusnul khuluq an-nabiyyus sallallahu alaihi wa ala alihi wa wa da'watihi ilal haq wa ilal khair yaitu Fayda yang kita dapatkan dari hadis Nabi saw, yaitu bagusnya perangai, perilaku, akhlak dari Nabi saw dan beliau mendoakan, mengajak, menyeru kepada al-haq kepada kebenaran dan beliau mengajak kepada kebaikan. Kenapa demikian? Fatinahu lama raa hadzi almarah, tbbki عند alqabri amarohabituqallah wal sabr. Karena ketika Rasulullah SAW melihat sosok wanita yang tengah dirundung duka ini berada di samping kuburan anaknya, maka Nabi SAW melihat wanita itu menangis ya, di sisi kuburan. Kemudian Nabi SAW Memerintahkan wanita tersebut untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamnya. Dan ketika wanita itu mengatakan ilaika anni Menjauhlah dariku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lantas kemudian bersikap ingin membalas ucapan itu atau merasa sakit hati dengan ucapan itu, sehingga kemudian ingin membalas. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian memukul wanita itu. Menganiayanya, dan Nabi saw tidak lantas kemudian memaksa wanita tersebut untuk mengikuti apa yang diperintahkannya dengan kekuatan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah saw memahami. Keadaan wanita tersebut yang tengah mendapatkan musibah. Sehingga wanita itu dalam keadaan bersedih. Dan ia dalam keadaan tidak mampu untuk menguasai dirinya. Wanita itu tidak mampu untuk mengendalikan dirinya. Karena tidak mampu untuk menguasai dirinya, terbukti. Wanita itu keluar dari rumahnya, kemudian menangis di sisi pusara anaknya yang ia cintai. Itu menunjukkan betapa wanita ini tak mampu untuk mengendalikan keadaan dirinya. Dan inilah yang difahami oleh Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam memahami keadaan umatnya, memahami orang yang ada di sekitarnya, betapa tinggi tingkat kepedulian Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam dan nabi kemudian tidak mengatakan wanita dilarang ziarah kubur. Eh pergi-pergi sana tidak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami kondisi keadaan wanita itu kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Ya. Ini sebuah tingkat pemahaman terhadap orang lain yang sedemikian tinggi. Ya sedemikian tinggi ya. dan suasana psikologis yang semacam ini, sering kita temui ya. mungkin di dalam kehidupan rumah tangga kita ya. ketika kita misalnya memberi nasihat kemudian nasihat itu ya, ya. Dijawab dengan kemarahan. Dengan penuh emosi. Jangan kemudian kita lanjutkan nasihat. Diamkan dulu. Agar ia tenang kondisi keadaan pesekisnya. Kalau ia dalam keadaan marah kita terus juga menceramahinya, menasehatinya tidak akan ada yang bisa masuk diterima oleh orang yang dalam kondisi keadaan jiwanya dalam keadaan tidak stabil dan penggambaran dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam ini adalah penggambaran yang sering kali kita temui di dalam kehidupan kita sehingga kalau kita ingin memberikan nasihat kalau kita ingin menyampaikan sesuatu maka lihatlah keadaan orang yang akan kita ajak berbicara apakah ia dalam keadaan siap untuk menerima kalimat demi kalimat yang kita luncurkan dari lisan kita apakah ia siap untuk menerima nasihat demi nasihat yang kita sampaikan, kalau ia tidak masih dalam keadaan lelah, ya. kalau ia masih dalam keadaan ya. tidak siap mentalnya, ya. misalnya seperti kondisi yang dilihat, ya. Ya. wanita ini misalnya dalam keadaan kesedihan yang sedemikian, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu dua patah kata. Kemudian ternyata wanita ini ya, mengatakan sesuatu karena belum siap, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melanjutkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan wanita tersebut. Ini husnul khuluq termasuk bahagian daripada. Ya, baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa dalam menyikapi apa yang terjadi kemampuan untuk melihat situasi dan kondisi kemampuan untuk mencermati keadaan psikologi seseorang ya ini ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak dikatakan kemudian bukankah engkau tahu bahwasanya ziarah kubur itu haram untuk wanita? Tidak. tidak kemudian lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal yang seperti itu. Ya, kepada wanita tadi, tidak. Ya. Ya. Tetapi Nabi SAW ketika mencoba menasehat, ternyata wanita itu masih belum siap. Nabi SAW kemudian menunda nasihat itu. Dan ini adalah bentuk. Ya. Bijaknya sikap Rasulullah SAW. Wa ala alihi wa Kemudian faedah lainnya. Annal insana yu'dharu bil jahli, sawa'an akana jahlan bil hukmi syar'i am jahlan bil hali. Sesungguhnya manusia itu dimaafkan saat ia dalam keadaan jahil baik keadaan jahil pada dirinya tersebut jahil dalam hukum sara'i atau jahil dengan keadaan dirinya dan di dalam hadis ini ditunjukkan Yaitu dengan perkataan sang wanita tadi kepada Rasulullah SAW dengan kalimat ilai keani menjauhkan engkau dariku ketika Nabi SAW memerintahkan untuk memerintahkan kepada kebaikan dan takwa serta sabar. Ia tidak mengetahui bahwasannya laki-laki yang mengajak bicaranya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falahadah azharohar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dengan sebab inilah Ar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa memberi udur, memaafkan kepada wanita tersebut. Ia tidak tahu bahwasannya yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan uzur yang demikian ini. Ini menunjukkan bahwasannya memberikan uzur kepada orang yang memang tidak tahu atau belum tahu dan ia tidak menampakkan bahwasannya dirinya melakukan penolakan penolakan yang keras kepada kebaikan yang disampaikan oleh orang lain penolakan kepada nasihat yang disampaikan maka yang demikian ini adalah sesuatu yang dimaafkan ya. Kemudian faedah lainnya, diantaranya. Anahu la bagi lil insani al an hawa'ijil muslimin ayyaj'ala ala al baytihi bawaban yamna'un nas, idha kanan nas yahtajuna ilaih. Hendaknya seseorang yang memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Ya. Menjadikan rumahnya tersebut... Ya. Halangan-halangan yang sekiranya manusia itu ya, tercegah untuk bisa sampai kepada dirinya, saat manusia tersebut membutuhkan bantuan dari dari dirinya. Ya. Artinya ya, di dalam kalimat ini disebutkan, faatat baban Nabi saw, fa lam tajid ingdhu bawabin. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu wanita tersebut datang mendatangi pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya mendatangi langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mendapati ya, pada pintunya tersebut penjagaan artinya wanita ini bisa menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Ya. maka kata Asyih Ibn Uthaymin rahimallah hendaknya seseorang yang me memang memiliki tanggung jawab keumatan ya. memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin kebutuhan-kebutuhan ya. yang sifatnya tidak semata-mata kebutuhan fisik ya. butuh bantuan-bantuan fisik misalnya butuh bantuan-bantuan materi tetapi mungkin butuh bantuan untuk bertanya, untuk meminta nasihat, untuk konsultasi, dan seterusnya. Maka hendaknya bagi orang-orang yang seperti ini, tidak kemudian menjadikan rumahnya menjadi sesuatu yang sulit untuk bisa ya, ditembus oleh orang lain. Ya, ya. Karena ketatnya protokoler mungkin ketatnya penjagaan orang-orang ya. nah, yang dibutuhkan oleh umat terbuka untuk mendapatkan akses bisa berhubungan dengan ya, yang dimintai nasihat tersebut ya. walaupun tentunya apabila yang demikian ini tidak mengkhawatirkan ya, banyaknya orang-orang datang kepada dirinya sehingga kemudian mengganggu hal-hal ya, yang sifatnya privasi ya, perlunya dia istirahat misalnya ya, atau yang lainnya ya. sehingga kemudian selama pengaturan-pengaturan itu masih bisa dikatakan memberikan dampak yang positif, yang baik maka tidak semestinya orang-orang yang memiliki tanggung jawab keumatan untuk kemudian banyak menahan ataupun banyak menghambat akses kebutuhan kaum muslimin terhadap dirinya. Kemudian faedah lainnya yaitu sungguhnya kesabaran dipuji untuk orang yang melakukannya Yaitu ketika kesabaran itu muncul saat kali pertama orang tersebut menerima musibah. Kesabaran yang dipuji ya, bagi orang yang melakukan kesabaran tersebut yaitu ketika musibah kali pertama menimpa dirinya. Ya, karena disitulah letak seseorang itu bisa dilihat bersabar ataukah tidak. Ya, begitu ia mendengar berita yang menyedihkan misalnya ya, bagaimana sikap ketika awal kali atau kali pertama ia mendengar berita kesedihan itu apa reaksinya ya, nah itu bisa dilihat nah, ketika ia mendapati berita itu untuk kali pertama ia mendapatkan berita ia terkejut ya Kemudian ia beristirja misalnya ya. Mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Atau ucapan yang mengandung ya, Unsur-unsur Bahwasannya ia berupaya untuk bisa ya, Bersabar Menenangkan diri Mengendalikan diri ya. Nah itu menunjukkan tingkat Kesabarannya sebab bisa su, bisa bisa saja terjadi seseorang begitu mendengar berita ya. musibah ya. kemudian ia langsung melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol tindakan-tindakan ya. yang tidak terukur ya. nah kondisi-kondisi yang demikian ya. sangat ya, mempengaruhi keadaan jiwa seseorang maka Kesabaran yang terpuji, yang baik, yaitu ketika orang tersebut kali pertama menerima musibah itu, kemudian ia bisa mengendalikan dirinya, bisa bersikap sabar. Ini terkait dengan bab masalah kesabaran. Kemudian faidah lainnya disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah Bahawa sannya ya, Annal buka Iaitu menangis di sisi Endal qabr ya, Itu menafikan Kesabaran itu sendiri Seseorang yang menangis Di sisi Pusara Di mana Jenazah itu telah dimakamkan Maka Tangisan tersebut menunjukkan ketiadaan kesabaran pada dirinya. Ya. Maka karena inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati wanita tersebut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk bersabar. Jadi tangisan dalam bentuk yang seperti itu itu menunjukkan Tiadanya kesabaran pada diri wanita itu, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Demikian beberapa hal yang terkait dengan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan kita bisa memetik. Ibrah pelajaran dari apa yang dijelaskan ya, secara ringkas ya, Dari apa yang sudah disampaikan oleh Asyik Ibn Uthaymin rahimahullah Di dalam sarah kitab Riyadis Salihin Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Dan betapa penting nasihat dari para ulama terkait dengan masalah Kesabaran ini. Sekian banyak permasalahan yang awalnya ya, sederhana tetapi karena hilangnya kesabaran sehingga permasalahan tersebut justru semakin runyam. Ya. Berapa banyak masalah yang sebenarnya bisa dengan segera tuntas diselesaikan tetapi karena kurangnya kesabaran sehingga permasalahan itu kemudian menjadi berlarut-larut. Dan kemudian permasalahan itu mengembang dan mengembang menjadi sesuatu yang lebih rumit lagi. Penting sekali ya, syariat untuk bersabar ini ya, kita terapkan, kita latih diri kita agar bisa menguasai diri, mengendalikan diri untuk ya, menunaikan kesabaran tersebut ada beberapa pertanyaan bagaimana caranya agar istiqomah dalam mengerjakan ibadah sunnah dan wajib ya. jazakallahu khairan wa antum fazazakum khairan yang pertama Tentunya kita mengikhlaskan niat beribadah, ya, baik ibadah sunnah maupun wajib atau yang fardu. Ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Untuk senantiasa istiqamah di dalam menjalankan syariatnya. Yang kedua, tentunya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku tolonglah aku ya. untuk senantiasa mengingatmu ya. Ya. ini ya. diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam dan untuk senantiasa mensyukuri ya. jadi mengingat mensyukuri ya Kemudian wahhusnya ibadatik dan agar senantiasa bagus ibadah kepadamu ibadahku kepadamu ya. ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dengan demikian mudah-mudahan dengan doa yang terus kita panjatkan ya. dan doa ini ya, diamalkan oleh sahabat di akhir daripada solatnya sehingga dengan demikian mudah-mudahan dari keikhlasan kita dari doa kita Allah subhanahu wa ta'ala menolong membantu untuk kemudian kita tetap istiqamah ya, di dalam beribadah baik ibadah yang sifatnya fardu maupun sunnah Apa yang harusnya dilakukan seorang suami jika sudah menikah selama kurang lebih 15 tahun? Belum dikaruniai keturunan. Sementara istrinya sudah menghancurkan untuk oligami. Ya, ahlan wa sahlan sudah. Ibarat pepatah, pucuk dicinta, ulam tiba. ingin punya istri begitu, atau sikap bersabar atas takdir Allah yang menimpa dirinya, ya berusaha. Ya. Kalau ingin punya keturunan, ternyata memang dari pihak istri yang, ya menurut para ahli memang dari pihak istri ada mengalami sesuatu sehingga kemudian, ya berdasarkan apa? Perkiraan para, para, para ahli kesehatan tidak memungkinkan, misalnya, ya. karena mungkin rahimnya sudah diangkat dan lain sebagainya. Ya, dipersilahkan menikah lagi. Ya. Selain tentunya diniatkan menikah lagi dalam rangka untuk ya, Ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niatkan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan Allah membantu. Dengan pernikahan yang berikutnya. Apa perbedaan masjid dengan musolat? Sama-sama untuk sholat. Dan apakah dianjurkan sholat tahiyatul masjid? Ya sama. Kalau... Mushollah itu kan sebetulnya masjid kecil kalau diistilahkan kita. Tapi kalau orang Arab, ya, tradisi, uruf di kalangan di Saudi misalnya, kalau menyebut mushollah, itu artinya tanah lapang yang digunakan untuk sholat. Ya. ya, maka kalau mau masjidnya kecil, besar, atau kecil, yang selama itu memang dibangun untuk ibadah, untuk sholat untuk baca Qur'an, maka di situ ditunaikan sholat tahiyatul masjid. Di dekat ana ada masjid dua lantai. Dalam keadaan sehari-harinya masjid yang digunakan adalah lantai satu. Tapi kemarin Anah lihat lantai satu digunakan untuk menggelar walimah. Bagaimana keadaan masjid yang seperti ini? Ya bahkan ada masjid yang digunakan untuk nobar, nonton bareng. Ya, beberapa hari yang lalu kan? Ada. Ya sebetulnya itu sebuah hal yang patut untuk disayangkan salah. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masjid itu digunakan untuk salat, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan membuang kotoran di situ. Ya, ngelupasih kulitnya, ngelupasih kukunya ditinggalkan di situ begitu selesai, pulang, kumpul semua sampahnya di karpet. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, muliakan tempat ya, yang di situ memang layak-layak untuk Mendapatkan kemuliaan. Ya. Jadi perlakukan masjid ini sebagai tempat yang mulia. Ya. Apalagi di situ nanti ada musik-musiknya. Apalagi di situ. ala Alakulihal tidak sepatutnya masjid digunakan untuk hal-hal yang demikian. Sudah habis waktunya. Bagaimana tata cara sholat wajib Sendirian di dalam membacanya Mana yang dibaca jahar dan segala Iya, kalau sholat magrib, Sholat subuh, sholat isya Sendirian boleh dibaca jahar ya, Rokat pertama Rokat kedua ya. Dan Yang tentunya Untuk kita dianjurkan Menanaikan sholat fardu Yaitu dengan ya, Menanaikan sholat fardu Dengan berjamaah Ya. upayakan maksimalkan kemampuan kita untuk senantiasa mengukur ya. kalau saya jalan dari sini ke selipi wah gak mungkin gak mungkin sampai selipi saya mendapati sholat jamaah, maka ukur supaya dalam keseharian kita, kita berupaya untuk bisa sholat jamaah ya. begitu sikap kita sehingga dari sikap itu kita benar-benar serius menjaga sholat berjamaah ini kalau saya jalannya jam 11 berarti saya harus sholat nanti di masjid sana diukur, dalam rangka apa? dalam rangka untuk menjaga sholat fardu secara berjamaah itu kalau bisa kita berhitung seperti itu, biasakan berhitung seperti itu Adapun kemudian setelah itu Meleset karena macet karena apa? Kaudarullah wa maashaaafah. Tidak ada niatan di dalam hati kita untuk kemudian melalaikan sholat berjamaah. Kita sudah mengukur. Berangkat dari rumah jam segini sampai nanti di tengah jalan di masjid ini. Saya nanti sholat jamaahnya di situ. Nah itu namanya kita sudah berupaya. Tapi kalau Allah misalnya di tengah jalan ada suatu kemudian tidak bisa mencapai itu, ya, itu di luar kemampuan kita. Tapi kita sudah secara serius ya, untuk mengukur bahwasannya saya akan berjamaah di sana. Nah, itu sikap kita harus seperti itu dalam rangka untuk menjaga, ya, menjaga ya, eh, salat berjamaah dalam salat-salat fardu tersebut karena hukumnya wajib. Ya. Bagi seorang muslim yang sudah aqil, sudah balik. Wajib hukumnya menunaikan sholat fardu secara berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.